Kun je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 Alhamdulillah, ah, coba tadi kelihatannya pada lemes ya. Keluarga juga mudah-mudahan sehat di rumah ya Bu ya. Amin. <tik> Pe e, Ibu-ibu pengen gak punya suami yang romantis? Amin. <tik> Cintanya besar. Amin. <tik> Terus setia. Amin. <tik> Tanggung jawab sama keluarga. Wah, wow, pasti semuanya pengen ya Bu ya, punya suami yang seperti itu. Suami yang bisa menjadi imam buat keluarganya. Pasti ibu-ibu pada merindukannya kalau suami lagi gak ada ya. Jangan karena anak-anak dan uh, istrinya. Surga aja katanya rindu sama suami-suami yang seperti ini. Nah, tapi ada juga suami yang tidak dirindukan oleh surga. Seperti apa? Kita akan sama-sama ikuti Tau Syah Mama. Tema kita adalah suami yang tak dirindukan surga. Silakan, Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam <tum> warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi na'hmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa min sururi anpusina wa min sayi'ati a'amalina mayyahdillahu falamudillalah wa mayyubdil pala hadiyalah. Ashadu an la ilaha wa dahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. ...suami yang tidak dirindukan surga. Tadi Abdel sudah bilang. Kita, insya Allah... ...termasuk golongan wanita-wanita yang solehah. Amin. Amin. Siapapun yang namanya wanita yang normal... ...yang islami yang solehah... ...pasti menginginkan suami yang soleh. Betul? Betul. Masya ...alangkah senangnya kalau kita punya suami... Ibadahnya rajin, sayang anak, sayang istri, Amin. orangnya baik, Amin. sayang keluarga, Amin. ngerti agama, Amin. rajin ibadah. Amin. Pasti rumah tangga kita enjoy, Amin. iya apa iya? Yeah. Iya. Kebalikannya, kalau kita punya suami jauh dari agama, tukang omel, galak, judes, hmm. gak sayang anak, gak hmm. sayang istri, tidak pernah bermasyarakat. Kira-kira enak apa enggak? Enggak. Makanya dalam surat an-nur 26 Allah berfirman... ...wanita-wanita yang keji buat laki-laki yang keji... ...laki-laki yang keji buat wanita-wanita yang keji. Wanita-wanita yang baik buat laki-laki yang baik... ...laki-laki yang baik buat wanita-wanita yang baik. Semoga kita termasuk golongan wanita-wanita yang baik... ...dapat jodoh laki-laki yang baik pula. Amin. Amin. Bu, ya. Ya. bukan hanya kita yang rindu sama suami begitu. Al Janatul Mustaqotun Ilah Arabatinaparin Talil Quran Wahafidil Disan Wamut Imil Jian Wasso Imi Napi Syahril Ramadon. Surga merindukan empat golongan. Satu orang yang gemar dengan Al Quran. Yang kedua orang yang menjaga lidah. Yang ketiga yang memberi makan kepada orang yang lapar, yang keempat orang puasa di bulan Ramadhan. Baik dia seorang laki-laki maupun dia seorang perempuan, kalau empat empatnya ada surga rindu kepada mereka, amin. amin. Kalau kita sebagai manusia rindu kepada surga wajar, tapi yang surga rindu kepada kita ini yang hebat dan yang istimewa. Bayangkan kita menginginkan masuk surga. Tapi belum tentu loh surganya mau dimasukin kita. Yes. Makanya Rasul menyampaikan dalam hadisnya syarat masuk surga. Baik dia suami maupun diri kita maupun keluarga kita. Talil Quran gemar dengan Al-Quran. Yang namanya gemar kalau sebentar aja gak deket dengan Quran rasanya ada yang hilang. Pertanyaan saya. Ibu, Bapak, di rumah Anda lebih banyak CD kaset Quran apa kaset lagu? Jawab. Lagu. <tuh> Ibu, Bapak, Anda di rumah sehari-hari maaf. Seringa nyetel kaset CD Quran, seringa nyetel kaset CD lagu. Jawab. Survei membuktikan jauh dari surganya Allah. Bagaimana surga mau diindu? Anda lebih senang dengerin lantunan ayat Al-Quran, lebih senang dengerin GOSIP. GOSIP, <tik> wah parah. Orang yang gemar membaca Al-Quran kemana-mana bawa Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quran sedikit-sedikit baca Quran. ...pergi kerja di mobil, kaset setel, CD setel. Murotal, masa Allah. Tuh gemar kemana-mana, Qur'an aja. Ngomongnya Qur'an. Gemar membaca Al-Qur'an. Sekaligus bentana burkan Al-Qur'an. Ikro'ul Qur'an pa'innahu yati yaum al-qiyamah syafi'an li'asabihi. Bacalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an memberikan sapat kepada siapapun... ...yang selalu bacanya nanti pada hari kiamat... Mau ga dikasih al-Qur'an? Mankanya Makanya punya Qur'an udah bulukan di rumah. Sekalignya dibaca, yasin doang. Qur'an ditadaburkan. Wa hafidhi lisan. Tanda yang kedua, menjaga lisan. puja suami, ibu, kalem, jarang bicara. Apa mulutnya rombeng, ember, rombeng? Kalem. kayak lembu. Gede. kadang kan ada orang yang ngomong aja ngomongnya nggak berguna padahal yang namanya mulut ukurannya dengan iman man kana yumin bilai wa yamilahir palyakuluh iron aliyasmut siapa yang beriman kepada Allah beriman kepada hari akhir kalau ngomong-ngomong yang baik kalau nggak bisa ngomong yang baik mendingan diem nih kalau saya ketemu bapak-bapak seramah depan bapak-bapak hey bapak-bapak Cari bini yang bibirnya tebal. <tuh> Kalau yang bibirnya tebal ngomongnya hese. ini pada bibir tipis bawel semua. <tuh> Suaminya ngomong sesendok, bini nya dua ember. Harusnya maaf, itulah Islam. Jaga lidah, jaga lisan kita. Kalau kita punya suami jaga lisan, tidak semuanya ngomong pasti dia suka surga dulu. Beda kalau suami ngomong aja coba kalau anda punya suami ngecebrak mau. Tahu ngecebrak? Tahu. Ngecebrak itu bahasa Jerman. Ngecebrak aja ngomong. Dikit-dikit ngomong, ngomong, ngomong, ngomong. Betek apa betek? Betek. Wahalfi dilisan. Orang yang jaga lidahnya. Bicara sekedar kebutuhan. Bercanda sekedarnya tidak lebay, tidak berlebihan. Itu surga rindu. Hati-hati. Lidahmu adalah harimau Gara-gara mulut bisa ditabok orang Gara-gara mulut bisa dipenjara Gara-gara mulut bisa dibunuh orang Hati-hati lidah adalah anggota tubuh Yang sangat berbahaya Saking berbahayanya dipagar dengan gigi Dilem dengan bibir Gak sembarangan kita bicara mikir dulu Itu orang yang di surga Yang ketiga Orang yang ngasih makan Sama orang yang lapar Maksudnya apa? Selalu menolong orang yang perlu pertolongan, membantu orang yang perlu bantuan. Siapa dari keluarga kita dulu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waabil wabillinsana. Waabil kurba. Ah, keluarga dekat dulu, urusin. Baru keluarga jauh, anak yatim, panti miskin, baru tetangga. Gitu. Sekarang, apakah suami anda, diri anda selalu nolongin keluarga dekat dan keluarga jauhnya? Sius nih, kayaknya jawabnya ragu-ragu. Sudahkah -ragu. suami anda, anda rajin nolongin keluarga dalam kesulitan? Sudah apa belum? Jawab. Kayak orang nggak gerencem, tau nggak gerencem? Kayak orang kumur-kumur nyautnya. Itu ada keluarga kita, anaknya nggak sekolah gara-gara miskin kita sekolahin? Kenapa tidak? Keluarga kita gentengnya bocor, betulin. Saya tidak main-main. Tuh, Rasul menyadarkan Baru dirindukan surga. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Apakah suami kita, diri kita benar-benar di bulan Ramadan sudah puasa? Kita kadang-kadang puasa itu cuma tidak makan, tidak minum. Rasul bersabda: Kamin soimin min siami ilal cui walat. Berapa banyak orang yang berpuasa dan tidak mendapatkan pahala apa daripada puasanya kecuali cuman lapar dan haus doang. Tapi puasa dari tidak makan, tidak minum, tidak campur suami istri, seluruh tubuh puasa, mata, hidung, mulut, telinga, tangan, kaki ikut berpuasa. Jangan makan yang subhat, apalagi yang haram. Dan kita menjaga seluruh kehidupan kita hanya mengharapkan ridhonya Allah. Insya Allah kita semua dirindukan oleh surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Ya, pemirsa itu dia. Terima kasih Mama untuk tema kita pagi hari ini suami yang tak dirindukan surga. Ibu-ibu disiapkan pertanyaannya. Ada kesempatan untuk bertanya nanti. Tapi sekarang kita break sebentar dan kembali lagi di sini di Mama dan A. Berhasil. Suami Anda kayak keluarga saya. Tidak ada kemanjaan, okay, gitu, tidak ada. Terus, ber, um, mau itu lemah-lembut kayak begitu. Black. Kita kan keluarga tegas.